dan kita flashback sedikit bahwasannya syarat-syarat dari wudu Yang pertama adalah air bukan Air yang mutlak Air yang suci dan menyucikan Oh ini terus itu, air suci dan menyucikan Nah setelah itu nanti ada beberapa cabang permasalahan setelah itu Yang kadang sulit dipahami dan kadang sulit diterima Dan kedua syaratnya adalah Aliran air Mengalirnya air pada anggota Anggota basuhan. Nah perlu dibedakan antara yang dibasu dengan yang diusap. Kalau yang dibasu itu apa aja? Tangan, uh, muka dan kaki. Ya, tak muka, tangan dan kaki. Kalau misalnya yang diusap cukup usap adalah kepala dan telinga. Itu cukup diusap. Cukup diusap. Kalau dalam fiksi syari' kalau kepala itu setengah kepala atau seluruh? Ha? Kepala di sini ah, setengah adalah mukisafei, namun yang lebih sahih adalah seluruhnya insyaallah. Eh, seluruhnya insyaallah dengan tata cara tertentu. Jadi bukan asal antum guyur semua gini, enggak tapi gini. Kemudian sampai akhir tumbuhnya rambut ya, sampai akhir tumbuhnya rambut dalam artian yang namanya kepala di sini adalah tempat tumbuhnya syarh yang dimaksud kepala. Hmm. Jadi kalau misalnya bagian yang memang asalnya bukan merupakan tabiat tumbuhnya rambut itu tidak diusap. Termasuk juga yang botak, karena botak itu tetap dia punya kepala dan pada hakikatnya itulah tempatnya rambut ya. Jadi misalnya jidat di sini bukan termasuk kepala tapi bagian dari muka ya. Jidat ini. Karena tidak ada rambut tumbuh di sini kan. Nah, kalau misalnya di sini. Ini kan yang tumbuh rambut. Jadi sampai akhirnya di sini. Walaupun rambutnya misalnya panjang sampai ke uh, paha misalnya. Panjang sekali. Nah, itu bukan berarti harus sampai paha sampai rambut bawah gitu. Enggak, tapi... Cukup sampai sini aja, kemudian balik ke atas, balik ke tempat-tempat semula. Kemudian syarat yang ketiga untuk wudu adalah alaih kuna alihi awalil adui muhayirun lilma itaqyirun doro. Pada anggota wudu, ya, pada anggota tubuh yang diwudukan itu tidak terdapat sesuatu yang menyebabkan perubahan air dengan perubahan yang membahayakan. Kalau perubahannya sedikit, misalnya tinta yang kecil, misalnya. Tinta yang sedikit ya, tinta yang sedikit. Kemudian, uh, wah ini kumisannya. Kemudian, uh, tinta yang sedikit di tangan misalnya. Kemudian ter, terusakan di tangan dan berpengaruh pada air selanjutnya, tapi pengaruhnya sedikit, tidak masalah itu, ya tidak tidak tidak masalah. Tapi misalnya jika tinta tersebut banyak, uh, misalnya tinta nggak usah direkam misalnya ini deket banget, nggak apa-apa. Hmm Misalnya tinta yang sangat pekat dan juga banyak tintanya dan kental Nah kemudian berpengaruh ada air sehingga mengubah air tersebut ke tangan ini Jadi tangan ini jadinya berlumuran tinta atau air tersebut sudah terpengaruh dengan warna tinta Maka ini adalah pengaruh yang membahayakan Tawgoyur dor Yaitu pengaruh yang membahayakan Baik, kemudian yang keempat Waro An yakuna 'alal udwi na ini sekarang yang keempat an la yakuna 'alal udwi ha'ilun bainal mai wal maghsul Yang keempat adalah tiada pembatas antara anggota basuhan dengan ini ngapain ada tailat buatan di sini dengan air ya Ya <gayai> <gayai> di sini tiada pembatas antara anggota basuhan dengan air Misalnya di anggota bangsawan dengan ayah itu uh, nggak ada pembatas, yang mana pembatas penghalang ya, penghalang di sini. Maksudnya pembatas ini Hail, itu artinya penghalang, bukan pembatas. Di sini dikatakan pembatas, namun yang lebih tepat maknanya adalah penghalang. Kalau di zaman modern ini dinamakan penghalang lebih tepat. Mungkin kalau di zaman beliau dinamakan pembatas. Namanya yang lebih tepat penghalang. Misalnya, uh, uh, Iya, ya kalau perban itu darurat, kalau darurat tidak masalah. Ya misalnya luka kecil, ya koreng sedikit, sedikit kecil banget, ah kemudian dikasih apa, apa namanya itu yang isolatif, isolatif lagi, ah plaster, ya ansaplas, nah semacam itu, padahal kecil itu, kalau misalnya kena air pun bakal nggak masalah, bakal bahkan ya tidak masalah dengan kena air. Maka di sini dia tidak boleh untuk memakai Hansaplas-nya ketika berwudu, melainkan harus mencopotnya dan me me me mengalirkannya dengan air semuanya dan mencucinya. Ya. Ya mungkin kalau misalnya terasa perih terasa perih sedikit enggak masalah karena tidak akan berpengaruh pada kehidupan dan kematiannya ya kan? Tetap gitu aja. Nah, itu Hansaplas yang kecil lukanya. Adapun jika misalnya lukanya besar dan berat dan kalaupun kena air itu akan memperberat Penyakitnya, Nah itu baru Tidak masalah dengan adanya penghalang ke, semisal, semisal perban Atau Atau memang lukanya Luka karena ketusuk apa gitu kan Ketusuk agak besar lubangnya nah, Kemudian di Diapain gitu kan Pakai apa gitu Entah apa namanya Perban atau apalah gitu Nah setelah itu Ketika mau mencuci Mau Berwudu dia tidak tidak harus membukanya melainkan mencukupkan untuk mengusap bagian atas per perban gitu aja. Nah jadi kalau pembatas antara anggota basuhan dengan air itu penghalang antara keduanya itu adalah penghalang yang tidak darurat. Nah maka disyaratkan untuk membukanya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya darurat Enggak masalah jangan dibuka ya. Apalagi kalau misalnya dibuka langsung mati orangnya ya jangan. Hah? Misalnya, misalnya penghalang antara anggota basuhan dengan air yang tidak ada uturnya. Misal adalah di sini nurah, nurah artinya tailalat buatan. Ini orang kurang kerjaan ini. Mayoritas manusia tuh menghindari tailalat, tapi ini justru membuat buat tailalat, tailalat buatan atau semacamnya, nggak mesti tailalat, tail apa aja maaf pak. Nah tailalat buatan, uh, di sini diterjemahkan begitu. Anda belum mencari di kamus. Sebenarnya artinya apa? Apakah artinya memang benar Taylat buatan Atau benar-benar taylat Kita tahu, tidak tahu Kemudian Wasyama'in Syama' artinya adalah lilin <laughs> Ngapain? Iya ini mungkin zaman dulu Mungkin ritual-ritual tertentu mungkin ya Di malam-malam tertentu mungkin Ya ada yang jaga Terus ada yang peliyuran satunya Ya misalnya lilin Kalau misalnya lilin tersebut Masih ada di tangan Misalnya Masih ada di tangan Atau tersisa gitu Dia harus disingkirkan segera Sebelum berbudu, jangan dibiarkan begitu saja. Nya bekas-bekas lilin yang menempel misalnya, Yang ya, begitu. Lilin ini baik lilin yang lilin yang apa ada ada apinya gitu, atau lilin yang dijual abang-abang tuh, yang biasa dimainin sama antum dulu waktu kecil. Waduh nih jamidin, atau minyak yang sudah mengenyang, masya Allah, bahas saja. Minyak yang sudah mengenyang maksudnya apa? Minyak yang sudah memadat maksudnya mungkin ya? Hmm? Ya ga? Karena minyak misalnya menempel di tubuh, kemudian semacam mungkin kayak mengering atau memadat dan semacamnya. Nah, jamit jamit di sini kan artinya beku, maksudnya ber, menjadi materi, bukan menjadi bahan ya lagi, bukan menjadi cairan, tapi menjadi materi minyak tersebut terkumpul, ya. Seperti juga kan lilin. Kalau misalnya lilin kan diteteskan, ditetes misalnya diteteskan ditetes ke ke mata misalnya. atau diteteskan ke ke tangan insto-insto diteteskan ke tangan kan kemudian membentuk nah ini kan penghalang ini ya sebagaimana juga cincin kan diwajibkan kalau cincin kalau Nabi SAW kan cincinnya digosok maksudnya digerak-gerakkan supaya apa? airnya itu merasuk ke dalam bagian dalam cincin sehingga ada bagian tubuhnya ini yang tadinya tidak terkena wajib terkena itu cincin ya, yang kecil seperti itu. Wa 'ainin wa 'ainu Perhatikan di sini 'ain hibr. Perhatikan di sini 'ain hibr, berarti tintanya langsung benda ya, Maksudnya cairan tintanya langsung ya. Bukan bekas tintanya, tapi cairannya. Ya. Cairan tinta itu bisa menghalangi air. Ya enggak? Cairan tinta yang masih kental, cairan, bukan bekas cairan, ya bisa menghalangi air dari menyeluruhnya ke anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap. Ya enggak? Ya atau enggak? Hah? Misalnya cairan tinta misalnya, seorang orang India misalnya, kemudian tintanya taruh sini, top, papan, gede cairannya, nah, terus membeku, itu terhalang enggak? Terhalang kan? Misalnya itu tinta misalnya, saya enggak tahu itu apa. Atau tinta apapun, misal tinta, tinta spidol. Ah, kemudian iseng-iseng ternyata drak wah ya kena deh kan, habis itu hitam kan. Nah di sini hitam-hitam gini, dia wajib untuk menyingkirkannya dulu sebelum apa? Sebelum dia berwudu sempurna. Wah dan inai. Ada yang tahu inai itu artinya apa? Hmm? Pacar. Semacam pewarna. Hmm? Nah pewarna di sini termasuk juga penghalang antara, antara anggota tubuh dan dan basuhan dan area yang menghalangin. Pacar di sini, pacar gimana maksudnya? Enggak, kita enggak ngomongin pacar itu. Pacar di sini, pacar uh, kan ada ada pacar yang masih masih kental. Ada juga yang memang sudah menyatu dengan dengan kulit, dengan kuku. Nah, ya, ini maksud di sini adalah yang bukan. Kalau udah menyatu ya enggak lah. Mau dilangin juga enggak bisa kecuali antum berdoa banyak-banyak. <laughs> Tapi kalau misalnya masih kental gini kan udah Nah kalau masih kental gini kan menunjukkan dia penghalang untuk apa yang di bawahnya, yaitu di kuku ya kan. Karena masih kental berarti air yang di dalam yang kita usap ini gak sampai ke dalam kuku. Bukan ke dalamnya kuku tapi ke, ke dasar ke permukaan atas kuku gak nyampe. Nah di sini berarti kalau lu pikir syafi'i berarti seorang akhwat syafi'i tidak boleh untuk memakai pacar sebelum wudhu. Baiknya ketika masa tidak sholatnya, ya kan? Emang keringnya berapa lama? Ada yang? Anda nggak pernah ngepakai? Ya, siapa di sini? Hah? Siapa yang nggak mau ngaku? Siapa? Hah? Berapa lama? Gitu? Ya, pokoknya begitu. Yang ini kalau pacar dalam isyafi berarti itu merupakan pencegah uh, merasutnya air ke atas kulit langsung, ya. Nah, ini berarti tidak boleh. Kalau misalnya tetap diadakan di atas kulit sementai lalat buatan Kenapa tayi buatan buatan dimaksud? Bukan tayi lalat asli. Ya karena sulit untuk mencopotnya. Adapun pun buatan bisa dicopot ya kan. Nah jadi tidak ada uzur. Jadi kalau misalnya tayi lalat asli juga di, harus dicopot ya kesian. Kemudian lilin tidak ada uzur. Minyak yang sudah menjadi jamit, jumud atau menjadi beku, kaku. Itu juga tidak beruzur. Juga noda tinta. Di sini noda tinta maksudnya adalah tintanya langsung ya. Tintanya benar-benar. Bukan bekas tinta, tapi tintanya langsung, ya cairannya langsung yang kental itu. Nah kemudian yang terakhir adalah inai, semacam inai pewarna ya. Sebagai pewarna rambut ada? Kalau pewarna rambut di sini dia menyatu nggak sampai rambut. Kalau misalnya dia sudah menjadi warna rambutnya maka tidak masalah, ya. Tetapi ketika pewarna rambut itu berupa cat, nah ini berarti menghalangi. Jadi harus dicuci dulu, karena cat itu kan. Seperti tinta ya. Seperti tinta Beda misalnya kalau misalnya pikok misalnya Pikok dalam waktu misalnya sejam Sudah menjadi warna rambut asli Ya enggak? Pikok itu apa sih? Pemirang rambut lah gitulah, lah Ya? Ya pilok lah atau ya, Pilok itu terlalu ekstrim Enggak bukan pikok Pilok gak bisa pakai scissor kok pilok Pilok itu Ya pilok itu terlalu ekstrim Kayak cat kalau pilok mah Nah itu kalau misalnya pikok gitu ha? Di sisir misalnya di, Dengan ini terus pi. Nah kan agak warna kuning Nah pas Sejam kemudian Terjadilah rambut tersebut apa, Warna tersebut beradaptasi dengan rambut Dan menjadi bagian dari warna rambut Nah kalau ini kan sudah menjadi warnanya Semacam pacar ya, gitu. Tapi kalau misalnya cat Ya itu kan yang zat yang cair Maksudnya cairan yang mengental. Seperti juga pacar kan? Walaupun oh, pacar lebih kental lagi. Nah, berarti dibedakan. Dibedakan itu. Ya, yeah. yeah. seperti itu yeah. Kemudian, nah, ya. Kemudian, lain bi khilafi duhnin jarinin ayma'in wa in yathbutil ma'u 'alaihi wa athar hibrin wa Nah, sekarang. Dia terjemahkan di sini lain halnya dengan minyak yang masih membasah belum Membeku, walaupun air tetap meleset Wah, waktunya, maksudnya apa? Hah? Airnya itu? Ya, maksudnya kan kalau misalnya ada minyak kan air kan Dislengkat minyak, ini meleset Tersenggol kemana-mana airnya kan? Ya enggak? Karena enggak bisa bersatu ya? Sebagaimana kata orang fisika iya bukan begitu kan? Enggak bisa bersatu, ya jadi kalau misalnya minyak tersebut masih membasah, misalnya di tangan, di jemari itu ada minyak ya, bekas di ya bekas megaer, bekas mega minyak. Kemudian berudu kita. Nah, kan air-air tersebut menjadi butir kan? Iya enggak? Dengan ada minyak gitu di tangan, air-air tersebut minyaknya kan masih basah. Nah, air-air tersebut itu membutir jadinya. Ya enggak? Kalau misalnya antum makan makanan berminyak dengan tangan, kemudian cuci tangan lihat kayak gitu kan? atau misalnya piring yang terbuat dari plastik misalnya jadi kan kayak gitu membutir membutir airnya karena berminyak secara zat itunya di atas permukaannya nah di sini dimaafkan tidak masalah kalau misalnya minyak tersebut masih membasah meskipun air tersebut membutir membutir dan melesek lesek nah, karena diselingkat selingkat minyak pelicinan ya kan nah hujanan minyak dan juga dimaafkan Bekas noda tinta Nah Bedakan antara bekas noda tinta dengan noda tintanya Bekas noda tinta itu berarti yang sudah menjadi lekatan di di kulit Noda tinta, hita, tinta hitam Kemudian merembes ke kulit pori-pori Kemudian masuk ke dalam tubuh Misalnya emang kayak gitu Enggak kan, mengering kan Enggak, prosesnya enggak kayak gitu Nah, jadi mengering dia, hitam gitu kan Menjadi tompel buatan atau apa lah gitu kan. Nah hitam Di sini dimaafkan tidak masalah Sehingga kalau misalnya Ada seseorang mencoret-coret dirinya Dengan pulpen misalnya Mencoret dirinya dengan pulpen Karena kurang puas hidupnya dicoret coret hidupnya dengan pulpen Muka nya kan Nah setelah itu dia berbudu Sah gak budunya Hah? Sah karena asar Di sini asar bukan tintanya Tapi bekas tintanya dan coretan ini bukanlah penghalang, ya kan? Bukanlah penghalang. Beda misalnya antum mencoret dengan uh, tinta yang masih segini. Tinta doang isinya, dicoret. Nah, ini baru hitam doang. Makanya kan berminyak berair semuanya. Jadi hooligan nanti kan pendukung Inggris diaunya, "Oh, hitaman atau berwarna mukanya." Jadi penonton sepak bola. Nah, kalau misalnya berwarna seperti ini sama dengan mewarnai muka dengan cat. Itu penghalang itu penghalang deh hmm? beda jika misalnya sudah berusaha kemudian di ini ternyata tidak bisa nah ternyata sudah menjadi warna mukanya nah koyang seperti ini ya sudah dia berarti menjadi apa menjadi bekas atau asar bekas noda tinta atau bekas noda inai nah seperti pacar tadi atau pewarna tadi kalau misalnya pewarna tersebut masih padat, nah dia penghalang, tapi kalau misalnya pewarna tersebut sudah merasuk ke dalam kukunya sudah menjiwai, nah di sini apa? di sini berarti dia dihukumi sebagai bekas inai sehingga bukan menjadi penghalang wudhu sehingga kalau misalnya dengan dengannya dia berwudhu itu tidak masalah. Nah tato di sini tatoo itu penghalang kalau tato itu masuk ke pori-pori dia. Hmm? Dia masuk ke pori-pori. Hmm. Hmm. hmm. hmm. Dilasar kok. Ya. Hmm. Ha. dibor sekalian? Ha? Tato itu termasuk penghalang tanpa uzur tato itu. Kenapa? Karena dia terjadi tanpa uzur. Ya enggak? Ada enggak yang buat tato enggak sengaja? Enggak ada, gua tato itu sengaja. Makanya enggak boleh. Ya kan? Tetapi di sini kan buat tato di sini uh, tidak bisa disamakan dengan pacar. Huh? Karena tato di sini ada tasayyab bil kufarnya. Hah? Kalau pacar enggak? Pacar itu tabiat. Tabiat hiasan. Arab pun kalau tato itu tasayyab bil kufar. Dan pada asalnya Tato itu secara terlihat memang dulunya itu kan Nggak Apa Dulunya memang terpisah dengan Maksudnya dengan Kalau sekarang kan teknologinya udah bagus jadi menyerap kan Kalau dulunya kan nggak juga menyerap dulunya Ada bekas-bekas catnya juga kan Beda dengan sekarang kan Tato yang sekarang Tato sekarang bisa dibuat apapun Bahkan tato tempelan juga bisa Iya enggak Nah tato di sini dibuat kan dengan sengaja Dan itu Aslinya bukanlah perhiasan kalau tato itu jadi kalau tato itu ya membuat tidak sah apanya uh, uh, wuduhnya. Nah, dia di sini dibedakan dengan asar dari hana atau hina, asar dari tinta eh dari dari inai, dibedakan. Karena tato pada dasarnya itu bukanlah perhiasan. Adapun kalau Adapun kalau misalnya pacar itu termasuk perhiasan dan itu pun ditaruh di tempat tertentu. Tempat tertentu itu adalah kuku, yang mana itu bagian kecil sekali dari dari kulit ya dari dari dari tempat yang wajib untuk dicuci. Dan nanti ada pembahasan tentang kuku, insya Allah nanti ada pembahasannya. Ya, kalau tato bisa dibuat di mana saja. Nah, tapi kalau misalnya tato nya misalnya di dada, kan nggak dibutuhin. Berarti Ketika boleh gak wudhu disitu? Hah? Gimana? Ah maksudnya, maksudnya kita kan wudhu Kan bagian belakang dada itu kan di, gak dibasuk Sah gak wudhunya? Wudhunya sah tapi mandi junubnya gimana? <tuh. <tuh. Ah, itu mandi junubnya Dia bingung nanti mau di mana Karena mandi junub semuanya kena harus <tuh>. Nah kalau misalnya mau taruh Kalian taruh di ini Ngorokan di atas tertaruh tato. Nanti kalau misalnya, ah ini lagi, ah, eh, agi Kalau enggak buka apaan gitu kan, black black sedikit perutnya. Nah di dalamnya taruh tato. Kalau mau. Baik kemudian. Wukada yustaratuu ala ma jazm bihi kafiron an la yakuna washun tahta zufrin yamnagu usul al maa ilma tahta khilafan li jama' minhum al-Ghazali wa al-Zarkashi wa ghayrihuma wa fi tarjihihhi wa bil musamahati 'amma tahtaha min al-wasakh duna nahuil al-'ajin difahami ini baik-baik disyaratkan juga namun ini masuk ke dalam syarat keempat ya syarat yang ini masuk ke dalam syarat keempat karena berkaitan dengan penghalang antara anggota tubuh dengan air yang ya dengan air Dicarakan juga seperti pada kemantapan para ulama Yaitu apa yang telah dijazmkan Apa yang dimantapkan Diteguhkan, dikokohkan oleh ulama Dari pendapat Hendaknya tiada kotoran Di bawah kuku Berarti Di bawah kuku yang tersisa Yang bukan kuku yang menyentuh Yang bernempel dengan kulit Tapi kuku ini yang tersisa Keluar Yang mengganggu air sampai ke kulitnya Berarti Kalau misalnya kita kukur-kukur sesuatu kan Nah, nanti kemudian ternyata warnanya apa? Hitam misalnya, hitam kan kukunya. Nah, itu yang dimaksud. Kalau misalnya kuku tersebut sampai mengganggu masuknya air ke dalamnya, masuknya ke kulit yang di dalamnya ini, nah, di sini dipermasalahkan itu tidak mensahkan wudhu. Jadi seorang preman misalnya kukunya panjang. Kukunya panjang 2 atau 5 cm misalnya. Kemudian koleksi kotoran di sana. Jadi cebok kan bekas di situ kan, jadi ceboknya enak orang kayak gitu, tinggal korek aja, selesai gitu kan, selesai. Cebok dan sebagainya kan, cebok terus habis itu kukur-kukur, ha. ah, kemudian bekas tanah, belum lagi digrogotin tikus karena imut atau bagaimana nggak tahu, udah, toh banyak hal-hal yang dia pegang, kemudian masuk ke dalamnya. Nah di sini dipermasalahkan oleh sebagian ulama, sebagian ulama syafi'iyah, bahwasanya hal tersebut tidaklah bisa jika dia berwudu itu tidak sah wudunya karena ada bagian dari wudu yang tidak sampai air padanya karena ada penghalang penghalangnya kotoran itu iya terserah mau kotoran atau bukan kalau dia menyimpan misalnya roti di dalam mukanya tidak masalah itu berarti masuk juga di sini ha ya, dia menyimpan roti misalnya gue panjang dia simpan roti di situ nya kemudian pas dia wudu kan enggak nyampe airnya ya enggak Nah, gitu ya. Sementara segolongan ulama berpendapat lain. Masih segolongan ulama yang masih juga dalam koridor syafi'iya. Di antaranya adalah al-Ghazali dan juga Azhar Kashi. Azhar Kashi di sini adalah Azhar Kashi yang syafi'i. Ya Azhar Kashi syafi'i. Dan lain-lain. Di mana mereka menguatkan uh, pendapatnya, yaitu pendapat yang bertentangan dengan apa yang kita pegang, yang dipegang oleh penulis kitab ini. Penulis kitab ini berpendapat apa? Bahasanya tidak uh, tidak boleh ada kotoran di bawah kuku yang mengganggu air sampai ke kulitnya ya. Tapi Al Ghazali dan Ar-Rajah kasih tidak masalah itu mas, enggak masalah kata mereka ya rapuhoh ya tidak masalah dan menjelaskan sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi terjadinya. Maklum kau, malum kelas sihiran. Biarin aja. Kalau misalnya sudah kayak gitu, namanya juga manusia punya kuku lumayan panjang, ya kan? Kemudian ada kotoran-kotoran itu wajar, wajar kalau ada kotoran. Tapi sebenarnya tidak wajar tetap, ya. Namanya juga kuku panjang, itu kan bukan jenis yang diamini oleh fitro, fitro Islamiah. Ya, sesuatu yang bisa dimaklumi terjadinya selama kotoran itu kotoran biasa bukan semacam adukan bahan roti. Ngerti antum? Ha? Berarti kotoran biasa tidak masalah. Yang penting bukan adukan bahan roti. Kalau adukan bahan roti berarti luar biasa kotorannya, ya kan? Karena kotoran biasa selainnya. Nah, kalau kotoran biasa seperti coklat-coklat atau atau hitam-hitaman dikit itu Kemudian tanah, lumpur atau apa gitu kan, atau lilin sedikit atau apa gitu. Nah, di sini Al-Ghazali dan Az-Zarkasyi tidak masalah itu. Tidak masalah, tidak masalah, kecuali kalau misalnya kotorannya adalah semacam adukan bahan roti. Kenapa bahan roti di sini? Tak yang lain? Kenapa? Ada yang bisa mentawil di sini? Hah? Hmm? Ada yang bisa meraba-raba tak di sini? Coba. Ayo beristihad, silakan. Apa pendapat antum? Kenapa di sini kok disebut bahan roti? Hah? Kenapa tak yang lainnya? Hmm? Bahan rata bisa busuk Mungkin, Mungkin. Coba untuk membuktikan ya Bagaimana Bisa tumbuh jamur, jamur. Tahu ini jauh sekali sampai jamur-jamur Mudah tumbuh jamur ya Mungkin Ada yang lainnya Silakan. Memancing binatang Bahasa Indonesia tinggi Hmm. Kalau ini rasional ini. Kalau ini spekulatif. Ah ini juga dua-dua spekulatif dua-duanya ya. ya. coba yang lain apalagi kenapa kau ajin kenapa kau apa? Kenapa kau bahan roti? Kenapa? Ayo silakan. Hmm. Ayo, lagi gimana menurut ilmu fisika antum? Ya siapa tahu ada ada korelasi antara fisika bahan roti dengan kuku misalnya. Jadi <SILENCIO> skripsi <SILENCIO> belum ada deskripsi sedetail ini luar biasa itu. Hmm. Silakan. Kenapa? Kok bahan roti sebenarnya uh, kalau kotoran lain tidak masalah? Hmm. Gimana? Iya adonan, adonan, adonan bahan roti. Ah. Jadi kuku-nya jadi keras. Oh, jadi bergabung jadi keras gitu kemudian, sehingga menjadi kuku baru, sehingga nggak nggak nggak bisa nggak bisa ini, iya nggak bisa kemasukan air dan nggak bisa menyerah. Hmm. Adonannya kan, ini bukan rotinya lah. Misalnya kalau uh, Iya kotoran apa enggak? Siapa tahu kotoran juga kan tanah juga kan belum tentu juga. Nah ha, tanah misalnya ya, kayak aku waktu kecil dulu main-main tanah terus megang cacing terus mengumpulkan cacing dan semacamnya. Nah itu di mana? Coba kita kita perhatikan di sini uh, Al Ghazali dan az Kashi dan lain-lain di mana mereka menguatkan pendapatnya uh, di sini maksudnya bukan menguat artinya salah ini. Bukan menguatkan pendapatnya, tetapi atolufitarjihi artinya adalah atolu itu berpanjang-panjang ria dalam mentarjih pendapatnya. Hmm. Berpanjang-panjang dalam ini, uh, ngerti maksudnya? Begini, uh, Rasulullah kan menyuruh untuk apa? Uh, apa namanya taklim al adzofir? Apa Indonesia? -nya? memotong kuku ya kan, yang disuruh motong kuku, mana tahu ada kotoran-kotoran. Tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah membatalkan orang-orang yang panjang kukunya dan ada kotoran di kukunya, batal, batal ini ya, butuhnya tidak sah misalnya. Tidak ada, ya nggak, tidak ada, sehingga tidak masalah, tidak ada masalah. Namun kemudian mereka menjelaskan itu sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi terjadinya. Wajar. Kalau misalnya seseorang yang punya kuku agak panjang. Tapi kemudian ada kotoran-kotoran itu wajar. Selama kotoran itu kotoran umum. Kotoran umum apa? Kotoran biasa yang memang aslinya tidak, tidak. Tidak. Dia sengaja maksudnya dia tidak. Ada maksud untuk mengotori itunya. Kecuali bukan semacam adukan bahan roti. Adukkan bahan roti yang tadi emang zatnya dia bisa mengeras mungkin ya mungkin. Tetapi di sini bedakan antara adukan bahan roti di sini karena orang yang di kukunya ada adukan bahan roti itu menunjukkan apa dia tuh tahu bahwasanya kukunya akan kena adukan bahan roti sehingga tidak dimaafkan. Berarti beda dengan keumuman kotoran. Misal tangan tangan kita tuh panjang semua kukunya Bukan tangannya, kukunya panjang hmm? Kemudian kayak gini ya Udah panjang kayak gini, kemudian meringis Setan jadi ya Nah panjang-panjang, agak panjang kukunya Sekarang pada satu minggu kemudian Coba periksa kukunya Nah rata-rata tuh kan ada kotoran-kotoran Umum kotorannya tidak spesifik kita tahu umum apaan kayak debu apa apa gitu kan nah sekarang ternyata regi ini ada kotoran ha? adonan mentega misalnya ada kotoran mentega nah kemudian kita bilang apa ini nggak sah nih wuduhnya kalau pakai ini tapi yang lain sah insyaallah kenapa karena ketika dia itu tahu bahwasanya akan ada yang masuk ke dalam bukunya. Sementara orang-orang yang nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada pengetahuan tentang ini, maksudnya nggak nggak sengaja, mereka nggak tahu gitu imrohnya. Jadi bukan bukan bukan adukan bahan roti doang, adukan bahan skripsi juga bisa. Ada yang lain, adukan adukan yang lain. Bukan adukan bahan roti aja, adukan lain. Atau hal-hal yang memang tuh sengaja di sana. Contohnya selain itu misalnya apa, jus misalnya kerjaannya ngobok-ngobok jus. Nah kan tahu kalau misalnya di jus itu nanti ada sari-sari yang kemudian akan masuk ke dalam kuku. Nah, di sini kan dia tahu. Nah, kotoran semacam ini bukan kotoran yang umum. Adapun kotoran yang karena memang memegang buku kemudian ada masuk ke ininya debu-debu. Nah, ini tidak sengaja, ya. Itu bedanya. Dibedakan di situ. Dibedakan di situ dalam, dalam fikih Syafi'i atau sebagian ulama Syafi'iyah. Namun kalau misalnya di Al-Malibari ini Fatul Muin tidak memaafkan apapun. Mau kotoran dari segi apapun sengaja atau enggak sengaja, adonan roti atau adonan apapun, itu semuanya tidak dimaafkan jika dia bergumul di dalam atau di, di, di kuku ini. Ya, enggak dimaafkan. Begitu ya. Kemudian wa asyarul azra'iyyu wa ghairuhu ila du'fi maqalatihim. Atas pendapat segolongan ulama ya segolongan ulama ini Siapa Al-Ghazali dan az ya, Al-Adru'i dan lainnya Mereka semua Fakih Syafi'i syafi juga Al-Adru'i Yang waktu itu sudah kita bahas Siapa itu Al-Adru'i uh, Telah menunjukkan kelemahannya itu apa Mereka tidak setuju Dengan pendapat Siapa pendapat Az-Zarkashi dan Al-Ghazali -Al yaitu kalau al-Adrawi lebih cocok pada pendapat yang membatalkan semuanya, tidak mensahkan semuanya. Kemudian waqad surriha fit tatimmah wa bima fil rawdah wa min 'adamil musamahati bi min ma tahtaha, haitsu mana wusulal ma'i bi Telah dipaparkan dalam at-Tatimmah Atatimah ini adalah sebuah kitab yang melengkapi kitab Raudotul Talibin ini. Ya. Atatimah itu kitab tanggulik atau kitab pelengkap untuk kitab Raudotul Talibinnya Imam Nawawi. Telah ditepakkan dalam Atatimah dan juga lainnya lagi, yaitu kitab lainnya selain Atatimah mengenai penjelasan dalam Ar-Raudoh. Maksudnya Raudoh di sini adalah Raudotul Talibin dan lainnya, misalnya kitab Asyarah Al-Kabir atau Al-Aziz karya Rafi'i tentang tidak dimakluminya atau tidak dimusammah, tidak diizinkannya, ya, tidak diberi uzur adanya kotoran di bawah kuku yang mengganggu sampainya air ke tempat kotoran tersebut. Ya. Kotoran misalnya kalau ada di kuku sudah terlihat dan agak kereng dan juga lumayan padat dan di, disangkakan bahwasanya itu akan mencegah masuknya air ke bagian dalam kuku, maka kotoran tersebut, maka wudunya itu tidak sah dan itu adalah madhab, maksudnya itu adalah madhab syafi'i, ya. jadi pendapatnya Imam Al-Ghazali dan juga Al-Zarkashi, itu bukanlah pendapat madhab ya. walaupun memang di dalam salah satu wajah, dalam, salah satu sisi dalam madhab, maksudnya ada pendapatnya dalam madhab itu, tapi bukan sebagai keresmian dalam, dalam madhab syafi'i ya. keresmiannya apa yang di Resmikan oleh Imam Nawawi dalam Radhat Talibin Dan juga para ulama lainnya Kemudian wa Wa'aftal bagawiyu Fi waskhin hasola min gubarin Bi anna hu Yamna'u sihatal wudu Bi khilafi ma nasha'a min Badanihi Wahual arakul mutajamid Wajuzima bihi fil anwar Al bagawiyu mengeluarkan fatwa dalam masalah kotoran akibat debu, ya. Tadi ingat kotoran akibat debu, ya yang menempel di kuku itu apa? Tidak, tidak mensahkan wudu. Bahwa hal itu mengganggu seharusnya wudu, ya kan? Berarti tidak sah. Kalau kotoran tersebut mengumpul di kuku. Lain halnya dengan kotoran yang timbul dari badan sendiri, yaitu keringat yang mengkristal, subhanallah string kan. <laughs> <laughs> ya <Yeah>, okey. insya kita lanjutkan. <laughs> <laughs>